Oke langsung saja aktor gondang Jawa Timur Kasih dulu tepuk tangannya untuk berlantai Tutup kelambi anyar sing ning jeru lemariku Nanging putu anyar sing bo pamer Hvala da začetよね